Nah kita meneruskan Al-usul, milih -mil usul Dan ini pelajaran yang berkaitan dengan Usul fikih. Ya <tuh> Dan kita sudah pernah sebutkan bahwa Belajari usul fikih Itu apa Dengan seorang Dengan usul fikih itu mengetahui Hukum Dalam suatu permasalahan Itu tujuan pembelajaran usul fikih itu mengetahui Tentang hukum Hukumnya itu wajib ataukah Haram, ataukah dia itu sunnah ataupun makro ataupun mubah demikian hukum buat yaitu apa sah atau tidak sah itu tujuan pelajari usul fiqih. Yang untuk mendapatkan itu seorang harus mengetahui dalil-dalil yaitu dari Al quran demikian juga hadis ataupun alijma atau alijas. Ya dan kita akan melanjutkan pembahasan di sini yang dimulai oleh beliau ramadhan tentang alijma. Setelah kita menyelesaikan tentang pembahasan Al-akhbar atau al-hadis, ya. Jadi diantara sumber hukum agama Islam ini yaitu apa Al-Quran, kemudian al-akhbar yaitu al-hadis hadis Nabi, demikian juga al-ijma' yang kita akan baca sekarang. Dan nanti ada lagi al qiyas Al-ijma' semuanya beliau, Rabbal Taala. Takrifu <tuh> ta definisi ijma'. Ijmah ijma itu kan secara bahasa Al itifak Kesepakatan Al azm, suatu yang Kuat Ini al itifak Ijmah itu suatu kesepakatan Ini secara bahasa Secara istilah syariat Wasetilahan Itifak mustahidi Hadir umat Sepakatnya orang li istihad Di umat ini dan Nabi SAW. Setelah Nabi S.A.W Ala hukmi syari atas hukum syariat, paham? Jadi, ijma' itu adalah kesepakatan ahli istihat umat ini setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap hukum syariat. Kalau kita perhatikan definisi ini, kesepakatan orang ahli istihat umat ini setelah Nabi meninggal terhadap hukum syariat. Berarti keluar di situ apa? Yang bukan kesepakatan. Berarti permasalahan khilaf. Kalau kita belajar buku ulumarom ja, kadang-kadang tidaklah kita lewat Suatu permasalahan, kecuali ada khilaf exklusivt walaupun Dari hilaf persidisian. även om det persidisian är det är en kall roj, kan itu, seperti som det är en av dem, om det är en sultan, som är en sultan, som är en sultan, som är en sultan, som är en sultan, som är en sultan, som är en sultan, som är en sultan, som är Salaat här är viktig att inte göra bråk med. Jumur matan salat. Olah bon, waladham menuti Muhammad, som är mer korrekt, är det viktig. Så det är problemet. Det är inte en enda. För att en enda är något som de är överenskommna på. Det är inte en enda. Så det är inte en enda. Det är inte en enda. Det är inte en enda. Det Kemudian nanti ada ulama demikian juga gandum ya yaitu suatu yang yang jemaah. Ya, demikian. Jadi jemaah ini adalah suatu yang sepakat. Kemudian keluar di situ <tuh> mustahid berarti apa? Orang-orang awam. Orang-orang biasa yang belum sampai tingkatan mustahid. Yang mengetahui dalil-dalil, demikian juga tafsir, demikian juga hadis, yang mempelajari bahasa Arab yang mengetahui ya demikian juga khilaf-khilaf dia tahu ya jangan sampai kita kemudian dalam keadaan e, tasuk ta sebagian orang tidak tahu bahwa dia sholat ada sebagian teman itu dia sholat ya di masjid e, besar itu kemudian imamnya lupa lupa sebagian rakaat ya kan kemudian diperingatkan ya maka dia nanya apa susahil itu ini dia tidak susahil Eh nah, jag selesai langsung mandi, teman ini datang. Kamu wajib suci hawi. Arab yang benar suci hawi itu wajib kalau lupa, diperingatkan ya, kemudian suci hawi wajib. Nah, dia enggak tahu khilaf di ulama. Imam Syafi'i mengatakan sunah saja. Ya, dia memaksakan orang ini untuk kemudian mengikuti pendapat dia. Nah, di, di, di. karena apa? Karena dangkalnya kemudian dia tidak mengetahui bahwa dalam permasalahan ini apa? Terjadi perselisihan. Dia membaya ikut pendapat Imam Syafi'i. Imam ini, kita tidak bisa memaksakan dia Untuk wajib, kan itu nah, Terjadi keributan dan sebagainya depan. Nah ini kan, kita sendiri yang malu Ya, ya kita harus Mengatakan ikhla, demikian Demikian juga seterah Pembatas sholat, jumur mengatakan sholat saja Kalau kita kan meyakini benar ya, Itu apa, kalau sholat Ada pembatasnya, paling sedikit Ya sekitar Mungkin 25 cm kan itu Entah tembok, entah meja Kan itu, tapi jumur ulama kebanyakan ulama berpendapat sunnah saja tidak bisa kita kemudian tidak orang salat kita dorong supaya dia dekat dengan tembok enggak bisa jadi demikian jadi di sini apa orang-orang mustahid jadi sepakatnya orang mustahid berarti awam tidak termasuk demikian orang ikut-ikutan tidak masuk kemudian juga disebutkan dari definisi tadi umat ini berarti apa ijma'i orang-orang muslim ini tidak dianggap atau bahkan sepakatnya dari suatu kampung, suatu kampung atau suatu negara, ada itu negara sepakat Pernikahan sama jenis boleh. Ah ini kan kacau seperti ini kan itu. Jadi tidak namanya ijma. Ijma itu adalah umat ini. Kemudian juga mbak dan nabi setelah nabi. Berarti menunjukkan kalau sepakatnya itu di zaman nabi saw. Seperti semuanya saya sampaikan di sini. Sobat mengatakan kunanaf alu fi ahdi rasulillah. Kami dulu melakukan ini di zaman nabi saw. Ini bukan namanya ijma karena itu di zaman nabi. Berarti itu apa? Hukumnya hukum. Marfoh itu hukumnya adalah hukum perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau perbuatan sahabat yang Nabi mengizinkan, mengikrarkan, nah, itu bukan nama ijma. Demikian juga dari definisi tadi disebutkan <tuh> adalah hukum ishar'i terhadap hukum syariat berarti keluar disitu apa? Yang itu hukum yang bersifat adah, adi, soalnya saudara ini adat, adat seseorang, mamanya, kalau pagi olahraga dulu, mamanya. Nah, itu bukan termasuk permasalahan ijma', kan itu. Padahal mereka sepakat, tapi ini kan permasalahan apa? Kebiasaan atau permasalahan aqli, secara akal. Ya, secara akal mereka bersepakat sesuatu umpamanya, nah, ini bukan termasuk ijma'. Kemudian disebutkan bahwa ijma' ini semoleh beliau radhiyallahu anhu, "Wal ijma' hujjatun." Ijma' itu hujjah kalau ini kita sudah definisi ijma. Ijma itu termasuk hujjah, sumber hukum Islam. Tidak bisa untuk kemudian kita membantahnya. Tapi kalau benar-benar ijma ya, karena sebagian ulama mengatakan ijma, khususnya Imam Nawawi ada mengatakan tasbat, tapi kadang-kadang itu ijmah sepakat dari ijma ashabuna. Ijma ashabina ini sepakatan sahabat-sahabat kami Syafiiyah. Sudah Imam Nawawi ada mengatakan gitu. Maka ini bukan namanya ijma. Ini benar-benar ijma bahwa mereka itu sepakat. Oleh karena itu sebagian perdebatan ijma itu ya di zaman-zaman sahabat kenapa? karena belum orang itu tersebar banyak sekali kalau sekarang ini sulit mengumpulkan setiap ulama apa pendapatmu? ini pendapat ulama? sulit ya, sehingga disebutkan <tuh> ijma itu kadang-kadang ya terjadi di zaman sahabat saja sebagainya benar, benar seperti itu dan itu adalah hujjah seorang yang menyelisi ijma berdosa berarti ya apa dalilnya bahwa ijma itu kesepakatan tadi yang kita sebutkan itu adalah sebagai hujjah sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Ya disebutkan di Adillahul Dinnah. Dalilnya apa? Yang pertama yang paling jelas, ya. Bisa buka di sini yang nomor dua Qul ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 59. Ya, jadi tulis yang pertama dalilnya adalah bahwa ijma itu sebagai sumber hukum, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilalloh. Apa itu artinya apabila naza'tum kalau kalian berselisih في شيء dalam suatu kembalikanlah kepada Allah. Paham? Jadi kalau kalian berselisih kembalikan kepada Allah kembalikan kepada kepada Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa kalau tidak berselisih berarti tidak perlu kepada kepada Al-Qur'an. Berarti menunjukkan apa? Bahwa kalau mereka tidak berselisih yaitu ijmat sebagai hujjah. Ini dalil tentang ijma'. Kalau kalian berselisih kembalikan kepada Al-Qur'an. Berarti kalau tidak berselisih sepakat di situ, ya berarti apa? dan tidak mungkin umat ini sepakat dalam suatu kesatuan karena ini umatnya paling bagus. pada disinilah ini dalil bahwa sepakatnya kaum mukminin maka itu adalah apa? sebagai hujjah. kalau tidak, ya kalau dia menyelisih kesepakatan itu berarti dia berdosa ya dalilnya ayat tadi. dalalalana itab aku ali hakun menunjukkan bahwa yang sepakat padanya kaum mukminin Ya maka itu adalah benar. Kemudian juga, sebutkan sini pilihan nomor satu. Tadi kita yang nomor dua nomor satu. Ada yang mudah dipahami. Disebutkan di surat Al Baqarah juga ayat yang seratus empat puluh tiga. Waktu tadi kajalna kaum umatan wasatan ditaboon Yang demikian itu kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Yang namanya umat yang paling bagus, kemudian menjadi saksi di hadapan manusia, berarti saksi itu baik itu saksi dalam hal perbuatan, ya ala akmalim, wal akhmi akmalim. Demikian juga hukum-hukum perbuatan mereka. Jadi kalau kemudian umat ini sebagai saksi, berarti apa perbuatan mereka itu, kalau sepakat maka itu sebagai suatu yang benar makabulun, ya suatu yang diterima. Yang namanya sebagai saksi. Umat ini sebagai saksi dia adalah umat yang lain. Berarti ketika mereka sepakat, berarti itu apa? Itu sebagai suatu yang benar itu di diantara dalilnya. Ada pun hadis sini yang menyebutkan hadis yang masyhur, kita mungkin sering mendengar hadis Anas bin Malik. Ya, di sini pada menyebutkan, "La tazdami ummati ala Yang sering mendengar kan? Tidaklah sepakat umatku di atas kesesatan. Itu hadis yang dhaif sebenarnya. Walaupun maknanya benar tadi yang disebutkan dan banyak di atas tadi ayat -ayat itu kan menunjukkan itu. Dua hadis ada Imam Malik bisa ditulis hadis malik, imam, Ibn Majah, Allah ala Imam Malik, Sunan Imam Ibnu Majah nomor ada. Bahwa Nabi mengatakan la tajdam la tajdam umatiku radhiyallahu anha. Umatku tidak sebaga di hadat kesatan. Ini duif, kenapa di situ ada Hazim bin Atha? Hazim bin Atha ini duif. Imam Malik roki beliau mengatakan ya biqul liha nadar. Semua jalan yang disebutkan adalah perlu diteliti ini itu habis semua. Ya demikian. Sudah belum menyebutkan saya Ustaz Ibnu yang kamar ijma umma, umat, sebakarnya umat, al-ashid daru suatu itu adalah benar. Kenapa? Karena kalau sebakat dalam suatu yang salah tidak mungkin Allah meridai. Nah, itu. Itu sudah dipahami. Ini sebakatnya umat ini itu benar adalah benar. Karena tidak mungkin umat ini umat yang Allah ridai, ya. Ina dina, inna allah islam. Sembuny agama islam, inna allah islam. Kalau smaka dalam kebatilan, Tidak mungkin Allah biarkan. Ya demikian, insyaAllah demikian. Beda di sini, Sekolah 3, Sekolah 3, Sekolah